Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Shira la ilaha illallah wa alahu la sharika Wa shiru anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ba Allahumma ashlah li sadri wa yassir li amri wa hlul lana min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan dan berikan kepada kita semua. Salat dan salam semoga tetap tersurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga beliau, para sahabat dan semoga kita menjadi pengikut setia beliau yang senantiasa mengikuti sunnah sunnah beliau sampai hari akhir amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, jemaah salat Zuhur di Masjid Jenderal Sudirman. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang eh, akad-akad yang diimplementasikan di dalam lembaga keuangan syariah. Pada pertemuan sebelumnya kita uh, pernah menyampaikan tentang akad yang berbagi hasil yaitu adalah mudharabah ya, mudharabah. Mudharabah itu berbagi hasil tetapi konsepnya kalau yang mudharabah itu dana 100% dari si pemilik modal. Sementara yang pihak yang satunya lagi dia hanya punya skill atau keahlian saja. Jadi ini bagi hasil itu terjadi minimal itu dua orang ya. Antara dua orang atau dua pihak Yang satu pihak punya modal, satu pihak punya keahlian Itu yang kemarin minggu lalu yang kita bahas Para pertemuan kali ini kita akan bahas yang tambahan lagi Jadi kedua belah pihaknya itu sama-sama menyetorkan -sama modal Jadi ini adalah perjanjian dua orang yang sama-sama menyetorkan -sama modal Ada juga yang sama-sama kerja juga Nah itu yang kita sebut dengan musyarakat Syirkah kongsi Itu artinya perkongsian bermusyarakah. Baik Kalau yang kemarin kita bahas tentang Yang tadi yang kami sebutkan Yang mudorobah ini Yang muda ini, yang ber, berdasarkan prinsip bagi hasil Mudorobah ini minggu, kema, minggu lalu Atau Dua minggu yang lalu yang kita bahas ini Kemudian sekarang kita bahas yang Yang musyarakat sama-sama prinsipnya adalah bagi hasil. Baik itu secara bahasa kalau kita lihat dari asal katanya itu dari kata shoraka yusriku shorkan shirkan sirjatan atau syirka Itu artinya semuanya adalah kerjasama atau kelompok atau kumpulan gitu ya. Jadi berkelompok atau kumpulan. Jadi artinya adalah dua orang atau lebih yang sama-sama ngumpul. Kemudian melakukan sebuah transaksi Kemudian secara istilah Ini kita ambil dari fatwa Dewan Syariah Nasional Artinya adalah pembiayaan Pembiayaan berdasarkan akar kerjasama Jadi penyaluran pembiayaan Dari lembaga keuangan syariah Kepada pihak yang membutuhkan Artinya mungkin nasabah Kemudian kerjasama ini antara dua orang atau lebih ya, Pastinya adalah lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya ya. Nasabahnya bisa satu atau bisa dua atau bisa banyak atau lembaga keuangan syarinya bisa satu bisa dua atau bisa lebih banyak ya kalau lebih banyak berarti sindikasi kalau berdua KAPDIL dan seterusnya begitu ya jadi kedua belah pihak itu bisa minimal tuh dua pihak ya, dua pihak untuk apa untuk usaha tertentu ya kemudian di mana di mana masing-masing pihak itu berkontribusi kontribusinya apa dalam bentuk modal atau atau dana kemudian atas dana yang dikelola itu ada ketentuannya kalau untung dibagi bersama sesuai kesepakatan tapi kalau rugi itu berasakan proporsional secara dari modal yang disetorkan gitu-gitu jadi musyarakat itu adalah perkongsian dua belah pihak, kedua pihak atau lebih gitu ya masing-masing menyetorkan dana kemudian dana itu digunakan untuk usaha tertentu yang disepakati bersama kalau usaha itu untung atau laba, maka itu dibagi berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau rugi, itu dibebankan kepada secara proporsional kepada modal masing-masing pihak yang melakukan transaksi itu. Contoh, ada A dan B ya, melakukan musyarakah namanya, itu kerja atau, atau perkongsian. Si A nyetor uang 50 juta, si B nyetor uang juga 50 juta untuk suatu usaha yang mereka sepakati bersama kemudian usaha ini menghasilkan laba misalnya 10 maka laba 10 ini dibagi sesuai dengan kesepakatan berapa kesepakatannya itu dicentumkan di awal misalnya kesepakatannya adalah 30-70 30 untuk si A, 70 untuk si B loh tadi kan modalnya sama, bisa saja modalnya sama tapi bagi hasilnya berat boleh ini tergantung kesepakatan atau bagi hasilnya 50-50 dari yang 10 tadi, bisa juga gitu ya. Kemudian kalau rugi ternyata usahanya itu, tadi nyetor 50, nyetor 50, modalnya 100, ternyata rugi. Ruginya 10 misalnya. Sisa 90. Maka kerugian ditanggung bersama sesuai proporsionalnya modal masing-masing. Kalau tadi kan modalnya masing-masing 50% 50% ya, berarti keuntungan juga dibagi 50 50. Itu kalau kalau rugi. Nah, begitu yang disebut dengan secara konsep besarnya transaksi ini atau yang kita sebut dengan musyarakah. Kita lanjut apa dasar hukumnya? nah dasar hukumnya kalau bisa dilihat di dalam surat ash ayat eh surat Shaff ayat 24 ya. Allahu binna syaithanir rajim wa inna kathiiran minal khulatha sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat atau orang yang berkongsi itu kata Allah la yaqabbi ba'dhum ala ba'dinn sebagian mereka tuh kadang bobal zalim kepada yang lainnya jadi ini sudah Allah yuk, apa isyaratkan sebenarnya jadi kebanyakan orang yang berkongsi itu banyak yang zalimnya banyak curangnya kata Allah illa kecuali kata Allah alladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman Uang ambil soleh dan beramal soleh. Jadi mereka-mereka ini yang biasanya tidak curang ataupun tidak zalim dari dalam berkongsi. Ya. Tetapi Allah sebutkan lagi, wakali rumah hom. Akan tetapi orang yang tadi itu yang beriman, yang beramal soleh, yang tidak curang, yang tidak zalim itu, itu orangnya sedikit kata Allah. Cuma orang-orang pilihan saja. Makanya Allah katakan di sini. Wahinakah si orang melakukan solek? Diawali de ya. Kebanyakan, mayoritasnya orang yang berkongsi yang bikin usaha sama-sama itu kebanyakannya, mayoritasnya banyak yang yang walim, yang curang, yang ngibulin temannya dan seterusnya akhirnya usahanya menjadi hilang keberkahannya. Tetapi kata Allah, tapi ada yang sukses yang berhasil selama apa? Selama yang melakukan itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi dilandasi dengan keimanan dan amal soleh dengan kejujuran maka itu akan akan berkah kata Allah. Tapi memang orangnya sedikit kata Allah. Nah hadis lain yang selanjutnya adalah hadis yang diriarkan oleh Abu Dawud dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda ini tentang Syarhul Inna Ta'ala Yakun ini sebuah hadis kursi. Jadi Rasulullah mengatakan Allah berkata begini. Kata Allah ana salihus syarikain kata Allah. Aku kata Allah adalah orang ketiga di antara dua orang yang bersyarikat. Jadi kalau ada orang yang berkongsi untuk satu usaha maka Allah orang yang ketiganya. Allah ada di situ di bisnisnya Malam yakunahu wa Allah akan ada di situ, akan tetap di situ selama kapan? Selama masing-masing pihak itu tidak pernah berkhianat kepada Partnernya yang lain atau mitranya yang lain. Jadi selama tidak ada yang siaran, maka Allah akan selalu di situ, keberkahan akan ada di situ, Allah akan limpahkan rezekinya di situ. Tetapi faizahana kata Allah Subhanahu Wa Taala, faizahana hazuhuma sahibahu kharajitu min bayinihimah. Akan tetapi kalau salah satu pihak atau salah satu mitra sudah mulai bersiaran, Allah keluar dari itu. Allah keluar, artinya Allah mencabut keberkahan dari perkongsian ataupun dari usaha tersebut. Ya akhirnya banyak yang dimulai adalah yang tadi permasalahan-permasalahan jadinya kalau sebenarnya sudah ada berkhianat Kemudian dasar hukum yang lain adalah taskrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kegiatan masyarakat ini sudah dilakukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah diam mendiamkan itu dan tidak melarangnya, berarti ini adalah Salah satu tanda bahasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan transaksi itu. Jadi dasar hukumnya yang tadi ya tentang kalau syirkah itu sudah ada. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, kemudian juga takrir Nabi juga membolehkan transaksi itu. Kemudian ini skema yang kami sampaikan tadi. Skema sederhananya begini, memang ada lembaga keuangan atau disebutkan di sini adalah bank, kemudian ada pengusaha atau nasabah, kemudian masing-masing setor modal. Modalnya berapa? Terserah dengan kesepakatan. Bisa jadi pengusahaannya modalnya 10%, di banknya 90% misalnya atau 50-50 juga bisa. Kemudian harus ada usaha. Ya, ada usaha bersama yang dikelola bersama. Kemudian usaha itu bisa menimbulkan laba atau rugi. Kalau laba dibagi bersama sesuai kesepakatan, kalau rugi dibagi secara proporsional modalnya. Gitu ya, proporsional sebagai modalnya. Jadi kalau, labanya, kalau laba boleh tergantung kesepakatan, tidak proporsional boleh, tapi kalau rugi proporsional. Itu musyarakat. Baik, musyarakat ini ada juga bentuk lainnya. Ini contoh aplikatifnya gitu ya. Ini misalnya ada kerjasama antara pihak, ini multi finance misalnya, syariah dengan nasabah kerjasama masyarakat disepakati bersama apa uh, usahanya tentunya di awal sudah di, sudah disampaikan ya sudah ada kesepakatan tuh nah sahabat datang ke bank kemudian dia menceritakan bisnisnya seperti apa kebutuhan modalnya seperti apa dan seterusnya datang ke bank nanti di bank dievaluasi setuju maka nanti akan ada kesepakatan kemudian kalau sudah disepakati maka disebutkan tuh berapa dana masing-masing yang masuk ke bisnis itu Biasanya kalau nasabah datang ke perbankan atau lembaga keuangan syariah, biasanya dia tidak punya dana full biasanya. Punya dananya untuk e, porsi dia misalnya 20%. Kemudian 80%-nya lagi biasanya dari lembaga keuangan syariah. Jadi 20 sama 80 dicampur menjadi satu menjadi 100%. Itulah menjadi modal. Apa usahanya? Usahanya bisa jadi bikin e, rental ini kah atau Pembangunan apakah gitu ya, ada usahanya. Contoh di sini adalah usahanya penyewaan, nyewain rumah, nyewain kinerahan dan nyewan ini. Kemudian hasil dari penyewaan itu itu dibagi bersama sesuai kesepakatan yang tadi. Ya. Kalau ternyata rugi ya seperti tadi lagi dibagi sesuai dengan porsi modal. Ya. Ini skema sederhananya seperti itu. Baik. Akan tetapi ternyata itu juga banyak modelnya, banyak jenisnya. Minimal itu ada ada empat, ada yang menambahkan satu lagi lima, ya mudoroban itu termasuk juga kan. Baik kita lihat yang pertama, yang pertama adalah model dari syirka itu lah syirka al inan syirka al ainan ini sebutnya. Nah kalau syirka al ainan tadi yang seperti yang kita jelaskan tadi, jadi kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana ada porsi dana, ada porsi kerja, ada porsi bagi hasil tanggung jawab, tapi itu nggak mesti sama, modalnya bisa beda bagi hasilnya juga bisa berbeda, kerjanya juga bisa berbeda. Ya, misalnya yang satu neruangnya 20%, yang satu 80%, 20 juta, 80 juta misalnya. Bagi hasilnya bisa jadi yang dananya kecil nih disepakati bagi hasilnya lebih besar, bisa jadi. Kalau disepakati bersama, ini disepakati bersama. Hasil kerjanya beda bisa jadi. Bisa jadi yang 20% tadi, yang 20 juta neru tadi, dia yang punya skill lebih, dia yang jalankan bisnisnya. Sehingga dia dapat bagi hasil yang lebih besar Bisa jadi begitu Jadi kalau syirka tun inan Baik porsi dana, porsi kerja, porsi keuntungan Bisa berbeda Jadi enggak mesti sama Itu disebut dengan syirka al inan al-inan. Nah ini diperbolehkan secara ikhbah Jadi seluruh ulama membolehkan syirka ini Dan ini yang dipraktekan di lembaga keuangan syariah. Ada lagi yang lain Syirka nufawada Nah ini bedanya kalau syirkah mufawadah ini itu semuanya sama. Jadi kalau setor modal modalnya harus sama besarnya. Kemudian kerjanya juga harus sama kerja, sama-sama kerja, ya. Bagi hasil juga harus dibagi sama, tanggung jawab juga harus sama. Jadi semuanya sama. Jadi disebut dengan syirkah al-mufawadah. Syirkah yang semuanya sama, kerja sama, ya. Modalnya harus sama, kerjaan juga harus sama-sama sama kerjaannya, bagi hasil juga harus sama, tanggung jawab juga tanggung ngerenteng sama juga. Nah ini syirkah mufaw mufawadah. Ini kebalik nih, mufawadah mestinya, bukan muwafadhah. Ya. Mufawadah. Kemudian ini memang ada perbedaan di kalangan ulama. Yang membolehkan adalah Imam Hanabilah, kemudian Imam apa? Hambali juga membolehkan, Imam Abu Hanifah membolehkan, Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan, Imam Maliki Imam Malik bin Hanbal juga membolehkan. Maliki Jadi mazhab Anasiyah, Anabilah, kemudian Malikiyah Juga membolehkan kelengasi ini Untuk mufawadah Tapi Imam Syafi'i e, melarang kelengasi Seperti ini, ya, syirkah al-mufawadah Ada lagi syirkah yang lain Syirkah itu al-amal Atau syirkah abdan Jadi kerjasamanya adalah kerjasama profesi enggak ada uangnya, enggak ada duitnya, enggak ada modalnya Jadi Satu profesi apa, Beberapa profesi Itu bekerjasama untuk melakukan sesuatu Contoh sederhana kalau profesinya sejenis, ya. misalnya tukang jahit, ya. tukang jahit ada misalnya ada 10 orang tukang jahit itu bekerja sama untuk menyelesaikan suatu orderan dari sebuah perusahaan misalnya bikin baju seragam misalnya seribu pcs, ada 10 orang ini tukang jahit yang semuanya bekerja sama untuk melakukan itu. Kemudian nanti mereka berbagi hasil dari hasilnya itu dari penapatannya, ini sebenarnya serka al amal atau abdan. Jadi yang berkumpul yang disatukan itu adalah keahliannya, skill-nya atau profesinya. Dan nah, atau misalnya profesinya beda-beda. Misalnya ya untuk bangun gedung misalnya. Untuk bangun gedung itu kan banyak profesi yang dibutuhkan di situ. Dari saint civil arsiteknya, kemudian internal apa interior-interiornya gitu ya. Kemudian ada bangunannya dan seterusnya. Banyak skill yang dibutuhkan di situ. Nah, kalau semuanya mereka berhimpun di satu tempat Kemudian mereka bikin usaha. Ayo, kita sama-sama, ayo membangun gedung ini dibagi-bagi itu. Kemudian nanti pendapatannya hasil dari sini kita bagi. Disepakati berapa bagian-bagiannya itu juga disebut dengan syirka al amal atau abdan. Ya, itu bisa juga. Jadi bisa yang satu profesi atau bisa beda beda profesi. Kemudian, nah kalau di sini. Um, Imam Abu Hanifah itu juga membolehkan, Imam Maliki apa? Mazhab Maliki juga membolehkan, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga membolehkan. Imam Syafi'i tidak melarang syirkah ini. Yang syirkah yang abdan atau aman Kemudian yang selanjutnya, syirkah al-wujuh, syirkatul wujuh. Syirka nah, kalau syirkah wujuh ini bentuknya lain lagi nih. Sama-sama enggak -sama punya modal juga, enggak punya uang, enggak punya uang tes, tetapi mereka memiliki reputasi yang baik atau prestis kata orang ya jadi punya good will misalnya nah ini dia kerjasama nih yang orang satu orang yang punya e, nama baik juga satu lagi punya nama baik ayo kita ngumpul yuk kita bikin usaha ya. usahanya ga ada modalnya modalnya cuma sambang doang ya, sambang doang jadi kita sama sama dapat ada nama baik dipercaya oleh orang kita bisa nih kita bisa ngambil barang ngutang dulu Ya, ambil barang nanti bayarnya belakangan ya, ambil dulu enggak perlu bayar DP apa gitu, ambil barangnya, nanti kita jual. Ya, dijualnya kredit kah atau tunai kah? Jadi misalnya jualnya tunai. Ya. Nah, jadi dapat uang apa dapat mau barang secara kredit, dia jual tunai. Nanti keuntungannya mereka bagi berdua bersama. Itu syirkah lucu. Itu juga di diperbolehkan. Kecuali Imam Syafi'i tidak memperbolehkan itu. Jadi, enggak ada modal bisa juga Tama, wah, nama baik, goodwill, prestige itu bisa menatangkan uang juga ternyata. Kalau seandainya man kita dipercaya oleh supplier misalnya, bisa ngambil uang, atau eh, bisa ngambil barang, hutang dulu, nanti kita jual cash, sehingga kita dapat uang cash di sini, di sini tinggal bayar. Ya, yeah. itu. Ada yang menambahkan satu lagi adalah syirik al-mudharoba, seperti yang kita bahas eh, pada pertemuan se sebelumnya. Kalau modorobah ini Lebih kepada yang satunya punya modal Satunya punya skill, keahlian Itulah yang dicampurkan menjadi satu perkongsian Satu kerjasama Kemudian nanti Kalau untung dibagi sesuai kesepakatan Kalau rugi, maka kerugian Ditanggung semuanya oleh si pemilik modal Itu yang modorobah Yang kemarin kita bahas Jadi ini kira itu ada 4 Ada yang menambahkan satu lagi 5 ya. Jadi inan itu Semuanya serbat apa, tidak mesti sama. Kalau mufawadhah itu semuanya sama. Kalau amal abdan enggak punya modal, yang punya cuma skill atau ahli ahli yang saja yang di yang, di, yang dikumpulkan bersama-sama. Syirkah wujuh juga begitu. Enggak punya modal tapi punya reputasi baik, punya nama baik, itu yang menjadi modal dia untuk berkongsi. Satu lagi ditambahkan elemen yang mudharabah tadi ya. Baik. Ini Ilustrasi yang tadi, ilustrasi tentang macam-macam dari cirkah. Kalau cirkah inan, itu tadi lihat uangnya satunya dalam bentuk X, satunya lagi dalam bentuk Y, gitu ya. Jadi X sama Y berarti uang yang disampaikan berbeda, itu cirkah inan. Namanya. Kalau cirkah mufawwodoh, ya uangnya harus sama, jumlah modal yang disetorkan harus sama, kerjanya juga harus sama, bagi hasilnya juga nanti harus sama kemudian kalau yang modal robah ini ya, itu satunya skill, satunya lagi uang jadi perkongsian, pekerja sama antara orang yang punya keahlian dengan orang yang punya uang itu sebut dengan modal robah nah kalau yang sama-sama gak punya uang nih, gak punya modal yeah, bukan gak punya modal, yang gak punya modal dalam bentuk uang tapi punya modal dalam bentuk reposasi, nama baik gitu itu juga modal kan Good way, waktu reputasi-reputasi Digabung dua orang atau berapa orang Itu kan gabung, cuma jual Nama baik, gitu ya, mereka bisa Ngambil barang, kemudian jual lagi Itu yang namanya syirkah al-hujud Kemudian karas yang nanya Semuanya tenaga, skill sama skill Digabung menjadi syirkah abdan Atau syirkah al-amal Itu yang yang tadi ya Karena Ini ilustrasi yang Hampir sama Ini syirkah muhawadah tadi Ini syirkah inan Ya, secara ini tidak mesti sama. Kalau ini sama syirkah abran itu cuma keahlian skill. Kemudian ini yang syirkah wujuh, reputasi sama reputasi. Kemudian yang mudharabah itu uang sama sama badan atau sama skill. Baik. Nah, dari yang tadi, dari kelima model tadi dari syirkah, maka ini di sini ya Filosofinya begini Jadi risiko keuangan dari sirkah ditentukan oleh objek yang dipersampurkan Jadi sehingga hanya pihak yang mencampurkan objek finansial asetnya saja yang menanggung segala risiko kerugian yang muncul Jadi hanya orang yang ikut berpartisipasi dalam menyetorkan dananya Itu yang menanggung kerugian Kalau yang lainnya tidak Kemudian nisbah bagi hasil tidak harus ditentukan oleh jenis objek yang dipercampurkan tetapi apa tergantung dengan kesepakatan. Jadi tergantung kesepakatan, kecuali yang syirkah yang muqawadhah fir semuanya harus, harus sama ya. Gitu selesaiin. Kemudian nah risiko keuangan tadi ya yang disebutkan. Bagaimana kalau senanya terjadi kerugian? Biasanya kalau sudah berantem tuh kalau rugi ya, itu lebih sering berantemnya. Ada juga kadang-kadang juga untung juga. Untung tingginya gede gitu ya. Nah di sini disebutkan, jadi risiko-risiko keuangannya apa? Kalau syirka inan itu ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing Syirka mufawabah juga ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing ya. Tapi karena modalnya masing-masing kalau yang luar itu sama berarti 50-50 kalau mereka berdua ya. Kemudian kalau yang modal tadi, kalau kerugian siapa yang tanggung kerugiannya? Yang menanggung kerugian adalah yang pem yang memiliki modal. Berarti dia 100% menanggung kerugian. Tetapi perlu diingat kerugian di sini adalah kerugian yang disebabkan oleh faktor alami saja, bukan karena faktor kecurangan, kelalaian, atau menyalahi persyaratan. Kalau seandainya si pengelola sudah melakukan kelalaian atau dia melakukan kecurangan atau dia menyalahi ketentuan atau kesepakatan bersama, kemudian karena dia melakukan ini dia lalai, dia curang misalnya dia tidak memenuhi kesepakatan bersama, kemudian rugi maka kerugian dia yang tanggung. jadi yang nanggung adalah si pengelolanya kalau -kala dia ada kecurangan, lalai dan tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah disepakati kemudian cirka wujud ditanggung oleh pengelola bisnis ya. bukan mereka yang nanggung mereka kan tidak ada modal uang ya. sehingga tidak nanggung kerugian apapun Kemasir ke abdon kerugiannya adalah waktu dan tenaganya. Kalau penurugi ternyata e, begitu dijual ternyata lebih besar uang apa e, effort yang dibutuhkan untuk menghasilkan itu gak sebanding dengan pendapatannya bisa jadi rugi. E, ruginya adalah tenaga sama sama waktu. Ini risiko-risiko yang bisa, di dalam bermasyarakat. Nah ini terus siapa saja pelakunya. Jadi ini yang harus kita perhatikan di dalam di dalam bermasyarakat. Pertama pelaku dan modal. Jadi pelaku pasti harus orang yang sudah cakap hukum ya, itu sudah sesuai itu sudah sudah dewasa dan seterusnya lah. Ya. Kemudian yang kedua harus ada dananya. Jangan sampai tidak ada dana, kecuali yang tadi ya, yang tadi wujuh itu enggak ada dananya dan kemudian harus ada pekerjaan. Kalau enggak ada pekerjaannya ayo kita kongsi yuk, untuk apa? Pokoknya ngongsi aja, ngumpul-ngumpul doang. Itu bukan masyarakat. Ngumpul juga sih kalau secara bahasa mungkin ngumpulnya masyarakat, tapi kalau nggak ada pekerjaannya ya tidak menghasilkan berarti ya. Kemudian nisbah. Nah nisbah ini porsi keuntungan. Jadi porsi keuntungan itu bukan dari modal yang kita tanamkan, tapi dari hasil usahanya. Misalnya porsinya modal keuntungannya adalah misalnya 50% untuk si A, 50% untuk si B. Tapi 50% itu bukan dari uang yang dia setorkan, tapi adalah dari hasil usaha yang yang yang dikelola tadi. Kalau misalnya usahanya butuh modal, misalnya 50, 50 dan 100 tadi ya, 100 juta misalnya butuh usaha, untungnya 10, maka 50% itu dari keuntungan itu. Jadi bukan saya ingin keuntungan 10% ya, dari mana? Dari uang yang saya taruh. Kita, pokoknya saya minta lima, 10% ya dari uang yang saya taruh nah itu menyalahi prinsip musyarakah ini. Karena itu sama dengan bunga, sama dengan riba juga. Nih saya kasih uang tapi saya minta pendapatan langsung 10% dari situ ya, sama juga seperti itu. Ya. Nah kalau sini kalau masyaraka berarti kan kalau saya nanya dia rugi, ya siap menanggung rugi. Kalau untung, ya untung. Gitu ya. Jadi tidak ada untung tanpa siap untuk menanggung risiko kerugian. Ya, gitu. Kalau yang di konvensional kan kalau sebenarnya nih saya pinjamin uang 100, kembalikan ya 110. Saya enggak mau tahu mau rugi, mau untung, teriakkan. Itu konsepnya kortan begitu. Tapi kalau dalam musyarakah, keuntungan hanya didapatkan ketika kita siap untuk menanggung risiko kerugian, gitu. Itu fairnya begitu. Baik. Jadi nisbah dibagikan secara pro, secara tergantung kesepakatan tadi. Ada yang proporsional, ada yang tergantung kesepakatan. Dari mana? Dari seluruh keuntungan yang ada. Jadi tidak boleh ditentukan di awal seperti tadi. Saya minta keuntungan minimal 10% ya. Gitu. Itu itu nggak boleh. Kemudian keuntungan itu harus diperuntukkan oleh semua pihak atau kedua kedua belah pihak yang yang melakukan transaksi itu. Ya. Jadi jangan sampai keuntungan semuanya untuk satu pihak saja yang satu lagi tidak mendapatkan apa apa, gitu ya. Ada juga kemarin tuh apa ya? Nah, ada juga gini, modal saya adalah utang misalnya. Nah untuk yang modal saya yang pertama itu modal tu nggak boleh dalam untuk utang atau piutang misalnya. Okey reh nanti pokoknya saya siap deh untuk ngasih uang untuk modal. Tapi ngutang dulu, yang ntar dulu uangnya belum ada itu nggak boleh juga. Atau dalam untuk piutang misalnya, uang saya ada modal saya ada tapi masih ini tu masih sa masih a. Kamu tagih dulu ni ke sana. Nah itu kan nggak pasti, jadi nggak boleh juga. Jadi modal itu harus ada perasaan akad boleh nggak modalnya dalam untuk aset, misalnya modalnya saya punya mobil, saya punya rumah misalnya, ini bisa sebagai ini untuk transaksi kita, itu boleh modal atau mobilnya boleh jadi sebagai salah satu sharing dia untuk modal, tetapi harus dinilai dulu mobilnya dinilai dulu, rumahnya juga dinilai dulu, jadi dinilai berdasarkan nilai pasarkah ini sepakati dulu bersama. Nah begitu sudah dinilai kan dapat tuh dalam bentuk uang berapa baru dicampurkan. Jadi tetap saja uang juga intinya dihargai berapa gitu ya Oke kemudian kalau kerugian Nah kerugian tadi sudah kita sampaikan Kerugian dibagi proporsional tergantung dengan modal yang disenterkan oleh masing-masing pihak Jaminan boleh gak? Ada gak jaminan? Tadi kan kita selalu percaya nih Nah kalau di lembaga keuangan syariah jaminan sebenarnya tidak di dalam fatwa, itu tidak perlu ada jaminan. Karena ini kan partnership itu ya. Eh uh, ininya participation gitu ininya. Tetapi untuk menjaga supaya dia tidak lalai, tidak ingkar janji dan seterusnya, jaminan boleh di, dimintakan kepada nasabah. Gitu ya. Boleh dimintakan jaminan untuk menjaga itu, Kemudian manajemen. Nah, kalau di dalam musyarakah itu boleh nih boleh masing-masing pihak untuk ikut di dalam manajemen itu kalau sekarangnya lembaga keuangan memberikan modal kepada bapak ibu, bapak ibu misalnya kemudian apa banknya e, mensyaratkan dia bisa ikut sewaktu-waktu melihat kesana mengecek kekuatannya dan seterusnya atau ikut menentukan itu bisa secara prinsipnya bisa dalam musyawarah tapi kalau yang yang mudoroba itu nggak boleh Mudera bahkan sudah puluh 100% dia kasih uangnya Berarti kan dia sudah percaya dengan 100% Jadi dia tidak boleh ikut di dalam manajemennya itu Tapi kalau musyarakat ini dia boleh ikut ya. Selanjutnya ini, ini yang sudah kita sampaikan tadi Jadi musyarakat itu adalah kerjasama Mencampurkan dana sama menyediakan modal Kemudian dapat diberikan dalam bentuk Kas atau setara kas yang tadi ini kita sebutkan Jadi kalau seandainya Barangnya adalah barang berwujud Ataupun barang tidak berwujud itu harus dinilai dulu berapa nilainya. Gitu ya. Kemudian eh, nilaba sudah kita sebutkan tadi, rugi profesional sudah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian masyarakat ini juga dapat bersifat permanen atau juga bersifat menurun. Nah, apa yang permanen, apa yang menurun? Nah. Kalau yang tadi adalah kan percampuran modal ya dana. Kalau perjumpuran modal atau dana, bisa jadi itu di-lock sampai misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi tidak ada pengembalian modal sampai berakhirnya masa kerjasama. Itu yang disebut dengan permanen. Jadi misalnya kalau jangka waktunya adalah misalnya 5 tahun, maka modal tidak tidak akan dikembalikan sampai 5 tahunnya berakhir. Atau diputuskan kerjasamanya gitu ya. Nah itu disebut dengan permanen Tapi kalau saya nanya yang menurun atau kisah, Itu setiap bulan Atau sewaktu-waktu Atau dalam waktu tertentu gitu ya Yang disepakati bersama Itu salah satu pihak bisa membeli Porsi modal dari pihak yang lain ya. Contoh Ada si A Ada si B Masing-masing ya. tadi nyatorkan dana 50 juta ini 50 juta Untuk jangka waktu satu tahun misalnya Kemudian si A bilang Saya akan beli sahamnya ini Modalnya ini Dananya ini, apa, sharingnya ini Secara per tahap per bulan Per bulan saya akan beli ini Secara per Maka misalnya bulan pertama dia beli 1 juta ya Dia beli 1 juta dari sini Berarti ini kepemilikan menjadi 60 Ini 40 e, Misalnya begitu ya atau Berarti tadi 10 juta dia bilang 10 juta dan seterusnya misalnya bulan selanjutnya dia beli lagi 10 misalnya ini menjadi 70 ini menjadi 30 begitu selanjutnya sampai akhirnya ini 100 ini 0 itu seribu dengan menurun jadi salah satu pihak itu membeli porsi atau modal pihak yang yang mitranya dia secara bertahap sehingga modalnya lama-lama kalau dia yang membeli bertambah yang dibeli menjadi 0 akhirnya dan itu juga ada di bank, di bank syariah juga ada Walaupun disebutnya Di tingkatnya namanya MMQ atau Untuk apa itu Itu untuk kepemilikan rumah juga bisa Contohnya uh, Ada rumah yang Sudah siap bangun misalnya sudah selesai Bisa juga atau yang belum selesai juga bisa Untuk MMQ ini Bisa rumah yang masih inden bisa juga kita menggunakan Musyarakah ini atau rumah yang sudah jadi Juga bisa Kita Contohnya rumah yang sudah jadi Misalnya Bapak ingin membeli rumah KPR gitu ya kalau di konvensional Kemudian rumah itu harganya 1 miliar Nah Bapak punya uang 200 juta Datang ke bank syariah Saya ingin beli rumah nilainya 1 miliar Saya punya uang 200 juta Datang ke bank syariah dievaluasi, oke okay, pas nih Kemudian bank syariahnya Ngasih uang 800 juta Jadi Uangnya bapak sama uangnya bang digunakan untuk membeli rumah itu sehingga rumah menjadi milik milik siapa tu? Milik bersama kan? Ya. 20% sahamnya bapak, 80% sahamnya bang. Bererti rumah milik bersama. Itu namanya syirka syirkatil milik. Jadi berkomisi memiliki satu aset, ya, satu rumah tadi ya. Tapi tak bisa dibesah-besah tu pembagiannya. Oh saya dapurnya ya, oh saya apanya, kamarnya bukan. Tapi secara keseluruhan nah kemudian secara bertahap bapak datang nanti ke bank bilang pak nanti secara bertahap saya beli ya porsi kepemilikannya bank yang tadi 80 800 juta jadi cicilan saya itu sebenarnya adalah untuk membeli porsinya bank gitu ya jadi bulannya cicil nantinya adalah membeli porsi bank dikit dikit sampai akhirnya nanti banknya punya punyanya nol nasabahnya punya 1 satu miliar itu itu konsep ini dipraktekkan di dalam kepemilikan rumah eh, Aset yang lain juga bisa ya, ataupun modal usaha yang lain Ini Tapi itu jenis lain dari musyarakahnya Tapi ini adalah yang kita sebut Tadi adalah musyarakahnya menurun Jadi modalnya Semakin lama semakin kecil Dibeli oleh mitranya gitu Nah ini yang dipraktekan oleh Bank syariah atau lembaga Bank Syriah Banyak seperti itu jadi secara bertahap dibeli oleh nasabah kemudian lama-lama banknya hilang, nasabahnya yang memiliki aset itu secara secara penuh. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada juga arus ketentuan yang perlu di, di ini kan diketahui adalah Ada ada ijab dan kabul. Ya, ada penawaran permintaan. Ya. Biasanya di sini adalah untuk ini akadnya harus ada akad harus jelas akadnya Karena nanti kalau tidak ada akad ataupun bisa jadi bapak berdua deh, bapak berdua teman gitu ya berfungsi itu harus ditulis dengan baik ya. Karena kebanyakan itu masalah tuh emang belakangan. Di awal sih happy happy ya. Dia awal sih semuanya bahagia, semuanya baik. Tapi begitu ada masalah bingung. Karena tidak ada yang ditulis. Nah apalagi yang terjadi pada saat ini nih agak menyimpang sedikit. Saat warisan biasanya. Saat warisan tuh banyak terjadi perselisihan setelah Orang tuanya meninggal Yang satu mengklaim, saya sudah beli itu Mana buktinya, tidak ada kan sama orang tua Masa tulis menulis gitu ya Ada yang bilang, oh itu sudah diserahkan ke saya Dihibahkan ke saya, mana buktinya Ya tidak ada, dia menghibahkan dulu gitu. Akhirnya berantem Padahal di dalam al-quran sudah disebutkan Izzatadayan Beda ini adalah jenis sama Faktubuh, tulis kata kata Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang untuk menuntut. Jadi, transaksi apapun sekecil apapun tulis, disepakati apa apa condition-nya. Kalau tidak, nanti bisa jadi masalah tuh. Terutama yang warisan tuh. Kalau seandainya ada orang tua ingin menghibahkan kepada anaknya harta bendanya, tulis. Ya. tulis, disaksikan oleh semua orang dan pindahkan ke anaknya kalau udah hibah udah sah ya, hibah. Gitu ya kalau jual beli udah tulis jual beli juga disepakati bersama ada saksinya udah sehingga clear ya. kalau tidak ini banyak kejadian ini juga nih banyak yang nanya-nanya juga ke kami Kasusnya seperti itu yang saling iklan tapi gak ada bukti sehingga berantem akhirnya yang tadinya saudara menjadi musuhan baik maka ijab dan kabul atau kontrak itu sangat atau akad itu sangat sangat penting apalagi ini terkait dengan uang ya uang Kemudian pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal hal berikut. Ya, kalau cakap hukum itu sudah ada tentuannya ada kompeten. Kemudian, ya inilah sudah cakap hukum lah ya yang bisa melakukan transaksi atau memang diakui secara hukum dia bisa melakukan transaksi itu. Kemudian selanjutnya modal. Modal terisik kita bahas. Nah modal itu harus tunai ya pak ya. Kalaupun tidak tunai harus di dihargai dinilai. gitu ya harus dinilai terlebih dahulu dengan nilai dinainya berapa. Kemudian tidak boleh meminjam, atau meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal masyarakat kepada pihak lain Tiba-tiba satu mitra minjamin ke yang lain atau ngasih ke yang lain, hibahkan ke yang lain dan seterusnya Itu tidak boleh, kecuali memang ada kesepakatan atau diberikan kewenangan di dalam itu Itu jaminan tadi sudah kita bahas juga Kerja, ini harus ada, kerjanya harus jelas Ya yeah. Jadi kesama, kesamaan persi kerja Bukan menjadi hal yang mutlak Tapi harus jelas ke pekerjaannya, usahanya, bisnisnya apa Itu harus disepakati bersama Kemudian keuntungan Yang tadi kita sudah sampaikan Keuntungan harus di dikontifikasi dengan baik ya. Kemudian dibagi Sesuai dengan kesepakatan Dan harus di, di awal tuh ya Sesuai dengan nisbah keuntungan yang tadi Nisbahnya dari keuntungan Bukan dari modal yang disetorkan Kalau rugi ini harus ditulis juga dengan baik Jadi kerugian harus di Dibagi secara profesional. Biaya biaya juga harus ada tu munculin. Kalau ada biaya biaya dari mana? Nah, biayanya -biaya bisa dibebankan kepada modal bersama. Pasti terlebih senang biaya biaya yang timbul ya. Nah, ya. Kalau ada perselisihan di mana di nikah itu? Ya. Kalau di fatwa itu di badan administrasi syariah atau di pengadilan agama ya, sekarang. Jadi pengadilan agama bukan hanya mengurusin eh, nikah, talak, cerai bukan sekarang sudah luas sarumpanya bisa transaksi keuangan syariah ekonomi syariah juga bisa diselesaikan di pengadilan agama baik itu bapak ibu e, jadi secara ringkasnya adalah e, transaksi yang kita bahas pada hari ini adalah musyarakah musyarakah itu adalah partisipasi dua pihak atau lebih di mana masing-masing menyetorkan modal ya menyuarakan modal tapi memang ada empat model tadi atau ada yang menunjukkan lima model ada yang menguangnya ikut masuk ada juga yang tidak pakai uang cuma pakai keahlian atau pakai cuman reputasinya saja bisa juga seperti itu jadi kalau yang uang itu kalau uangnya sama semuanya uangnya sama, berjahatnya sama, kerjanya sama itu disebut dengan mufa, wabah sama-sama tapi kalau yang tidak sama itu inan tapi enggak usah pusing menghafalkan nama-namanya itu, intinya syuruh itu adalah ada uang, ada kerja ada laba atau rugi itu disepakati bersama. Ya, itu. Baik kalau ada pertanyaan atau yang mau, ada yang mau menambahkan kami silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa bagus ni. Nah, kalau di dalam yang tadi Musyarakah menurun ya, yang salah satu tidak membeli porsi kepemilikan yang lain. Nah, tuh sedari mana ada keuntungannya ya? Kalau rumahnya cuma dikitin doang. Nah, ini untuk mendapatkan keuntungan itu rumahnya di diusahakan. Diusahakan bagaimana caranya? Kalau rumah diusahakan gimana? Disewakan kan ya? Bisa salah satunya disewakan atau bisa dijual belikan. Kalau seandainya memang rumah itu diperjualbelikan. Atau kalau rumah itu ditempati mestinya disewakan. Oke. Okay. Kalau disewakan, disewakan ke siapa? Nah, misalnya kita beli rumah nih yang tadi ya, ada bank ngasih uang apa punya modal 800 juta, si nasabah punya modal 200 juta ya, menjadi 1 miliar. Rumah tadi supaya menghasilkan itu di dioptimalkan berarti strateginya disewakan. Disewakan ke siapa? bisa kena kabah itu atau bisa ke pihak lain. pihak ketiga, ya. Kalau ke pihak ketiga, udah jelas itu ya. Pihak ketiga misalnya rumah disewakan pihak lain, berapa pendapatan sewanya kita bagi sesuai kesepakatan. Atau penyewanya bisa nasabah itu sendiri. Yang tadi kan sudah punya modal juga di situ 20 apa 200 juta. Nah, tapi disewakan. Ini aset bersama ya. Oke. Eh, sayang ya kalau disewakan ke orang lain saja yang menyewa. Boleh. Berarti dia tahapnya udah beda sekarang. Sekarang dia penyewa, berarti dia hitung-hitungan tu berapa dia nyewa Nah, pendapatan dari sewa itu dibagi bersama, walaupun dia punya modal di situ kan, tengok tengok tengok modalnya. Begitu, jadi di disewakan atau diupayakan dapat pendapatan dari situ ya. Dengan lebih disewakan. Kalau siannya rumahnya menjadi aset yang perjuol belikan, boleh juga dapat keuntungan dari situ. Ada lagi yang lain. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak ibu. Mudah-mudahan e, ada manfaatnya ini juga bisa diperlamentasikan nanti di, uh, di keseharian kita jadi kalau sekadinya bapak ada modal, ada uang ingin dapat usaha, dapat bisnis, dapat keuntungan dari situ pakai akad ini salah satunya, masyarakat ini saya modalin ya gitu. Itu hitungnya begini, jangan nih saya pinjamin ya gitu. saya pinjamin tapi nanti 10% ya gitu. nah itu haram, court jadinya haram jadi riba gitu ya jadi karusnya, karena pinjam-pinjam itu bukan untuk transaksi bisnis kalau untuk bisnis pakai ini, masyarakat kah, jual beli kah, mendorobah kah, gitu itu boleh. Tapi kalau pinjaman, pak ini sebenarnya pinjaman tercela lebih deh. Itu jangan sampai gitu ya. Karena kalau pinjamin, pinjam meminjam riba. Tapi kalau ingin bisnis pakai akar akarnya seperti ini. Ya, tergantung nanti bisnisnya akar mana yang cocok nanti kita pelajari bersama. Baik demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita susun dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanak wabihamdika, subhanaka la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.